Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala an tajid lahu waliya murshida Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiya ba'dah Amma abad Bapak-bapak Ibu-ibu rahimahumullah Meskipun tadi Agak sedikit mendung Kebetulan karena mengejar waktu Saya sempat naik ojek Dan sempat ada grimis Dan Alhamdulillah sekarang Cerah menjelang zuhur tadi Sehingga kita bisa melaksanakan Sholat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai cintain. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Rabu Minggu terakhir, pekan terakhir kita adalah serial yang minggu lalu kita sudah, eh bulan lalu kita sudah membahas tentang dasar-dasar investasi secara syariah. Hari ini kita akan mengenal salah satu produk. investasi yang sesuai dengan prinsip syariah bapak, -bapak Sebelum menginjak ke produk yang kita sebut dengan namanya reksadana syariah ini perlu dulu kita pahami bahwa yang namanya investasi itu bukan tujuan yang namanya investasi itu bukan tujuan produk investasi juga bukan tujuan ini semua adalah hanya sarana untuk mencapai tujuan kita bulan lalu kita udah bahas saya akan ulangin sedikit bahwa namanya investasi adalah menunda konsumsi bukan tidak berkonsumsi lalu mengumpul-mumpulkan uang itu yang dilarang dalam islam Jadi kalau orang investasi tidak punya tujuan Yang tujuannya untuk mengumpul ngumpulin uang Oh hati-hati Tetapi investasi harus dalam kerangka yang benar Dimana kita tidak konsumsi hari ini Tapi akan kita konsumsi Misalkan pada saat nanti kita pensiun Usia 55 tahun Atau usia 60 tahun misalkan. Atau bahkan nanti pada saat Usia 70 tahun misalkan Jadi Si investasi yang kita tunda konsumsinya hari ini harta yang bisa kita pakai hari ini, kita nggak mau pakai hari ini tapi kita investasikan untuk uh, tujuan di masa mendatang nah, kesadaran akan menyiapkan masa depan yang panjang inilah yang mungkin kita sedikit sekali yang udah aware, yang sudah memahaminya Jadi misalkan menyiapkan dana pensiun, orang-orang yang kerja di kantoran merasa bahwa dana pensiun yang disiapkan oleh kantor cukup. Atau sudah disiapkan oleh kantor, sudah disiapkan oleh jam sostek dulu, atau sekarang BPJS, BPJS Ketenaga Kerja. Kebetulan kami, saya sering diminta oleh perusahaan, beberapa perusahaan untuk mentraining calon-calon pensiunan yang kurang 2 tahun, kurang 1 tahun lagi pensiun. Jadi dalam training itu ada juga training tentang bagaimana skill supaya punya usaha di usia setelah pensiun. Termasuk juga untuk menyiapkan dana pensiun. Karena beberapa perusahaan kasih dana pensiun itu langsung. Diberikan langsung. Kemudian dibuatlah simulasi. Misalkan seorang pensiun hari ini. Misalkan dia terima 500 juta. Misalkan. misalkan. Oh, ini angka yang besar sekali kalau kita lihat hari ini. Kemudian kita lihat pengeluaran seseorang dalam sebulan berapa. Misalkan pengeluaran seseorang dalam sebulan katakan 7 juta. Misalkan gitu, misalkan. nih contoh aja, mohon maaf kalau terlalu kecil ya. 7 juta. 7 juta hari ini, tahun depan nggak bisa 1 juta lagi. Karena adanya inflasi. 7 jutanya naik, naik, naik. Uang yang 500 juta juga nggak ditaruh di bawah bantal. Misalkan taruh di bank. Mau bank syariah, mau bank bank. Katakan taruh di bankisaria misalkan Bagi hasilnya sekarang bagi saya dah, mungkin kira-kira 2% 3% itu paling banter 4% Kalau taruh di deposito Ada return tapi berkejaran dengan inflasi kenaikan biaya hidup nah, Kita simulasikan dengan pengeluaran 7 juta setiap bulan Punya uang 500 juta hari ini Dan 7 juta tadi naik setiap bulannya itu cuma 6% Jadi inflasi kita anggap 6% saja uang yang 500 juta ini akan habis dalam waktu 6 tahun lebih nggak nyampe 7 tahun akan habis jadi merasa punya uang 500 juta merasa uangnya banyak nggak dipakai buat beli mobil nggak dipakai buat renovasi rumah enggak, bener-bener dipakai untuk hidup, atau dalam bahasa kerennya mantap Tahu pak ya, mantap pak ya, makan tabungan ini uang yang 500 juta ini habis loh dalam waktu cuman gak nyampe tujuh tahun gak nyampe tujuh tahun artinya kalau usia 55 pensyen usia 62 udah habis artinya orang ini baru terpaksa harus kerja lagi nah sehingga kadang-kadang kita gak aware, gak sadar bahwa yang disiapin sama perusahaan itu kadang kurang sehingga kita harus menyiapkan untuk kita sendiri itulah perlu namanya investasi nah satu waktu produk yang menarik untuk dipakai adalah reksadana syariah di pasar modal itu ada beberapa produk Ada produk saham, katakan saham yang sesuai dengan prinsip syariah Ada juga reksadana syariah, ada sukuk, sukuk ini semacam obligasi, semacam obligasi syariah Yang sukuk negara maupun sukuk korporasi, ada juga jasa-jasa lainnya Kita hari ini akan membahas tentang reksadana syariah Apa itu reksadana? Kalau boleh diibaratkan, mungkin rata-rata kalau di... Bekerja di industri keuangan, mungkin sudah pada paham apa itu reksadana, tapi coba saya ulangin sedikit, saya akan refresh sedikit. Reksadana itu kalau boleh dianalogikan sebuah mangkok, sebuah wadah, yang orang naruh uang di mangkok tersebut. Saya naruh uang, Anda naruh uang, sehingga terkumpullah uang di dalam mangkok ini. Kemudian mangkok ini diinvestasikan oleh perusahaan namanya manajer investasi. diinvestasikan kemana, dibelikan saham dibelikan sukuk atau obligasi misalkan kalau ini reksadana syariah maka dibelikannya saham yang syariah dibelikannya obligasi syariah, ditaruhnya di bank syariah seluruh keuntungan dari investasi di saham, maupun di obligasi syariah, maupun di bank syariah tadi akan menjadi miliknya wadah bersama ini bukan menjadi miliknya yang mengelola, bukan menjadi miliknya manajer investasi, perusahaan manajer investasi, jadi Semakin banyak kita punya unit di wadah ini, maka kita akan semakin banyak juga mendapatkan bagi keuntungannya atau imbal hasilnya. Kalau rugi gimana Ustadz? Rugi juga kita nanggung ruginya. Jadi bisa naik, bisa turun. Gitu. Kalau instrumennya saham, bisa naik, bisa turunnya secara drastis. Tetapi secara jangka panjang, data menunjukkan dari titik katakan 10 tahun yang lalu naik. Tapi kalau dari awal tahun kemarin ke sekarang, saya enggak tahu, grafik terakhir mungkin bisa naik turun ya, bisa naik turun. cenderung turun kemarin sih saya lihat, enggak tahu hari ini. Jadi sebuah wadah, orang naruh duit di sini, kemudian duit ini dikelola oleh namanya manajer investasi, manajer investasi itu dapatnya fee. Artinya dia dapat upah untuk mengelola dana ini, seluruh keuntungan untuk investor, untuk orang yang naruh duit di sini. meskipun yang mengelola manajer investasi tapi duitnya dipegang oleh bank custodian namanya jadi uangnya di bank namanya bank custodian yang memerintahkan beli atau jualnya saham itu namanya manajer investasi dengan sistem ini maka terjadi dual control system namanya ada ada kontrolnya lah dari dua pihak dan antara manajer investasi dengan bank custodian ini tidak boleh pihak yang terafiliasi nah, ini kompleks adanya dulu Kemudian reksadana syariah apa? Reksadana syariah adalah reksadana yang tadi Yang saya terangkan tadi Tetapi beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Banyak yang mengatakan bahwa reksadana sendiri Sebetulnya sudah sesuai dengan prinsip syariah Secara struktur organisasi pengelolaan dananya Yang menjadikan dia tidak syariah adalah Ketika dia melakukan investasi beli sahamnya bisa beli saham apa aja, misalkan beli saham pabrik minuman keras, nah ini reksa dana konvensional mah boleh. Beli saham perusahaan yang memproduksi apa misalkan, rokok misalkan, nah, reksa dana biasa mah boleh. Beli saham perusahaan asuransi konvensional, beli saham perbankan konvensional ini boleh. Tapi di syariah nggak boleh. Jadi beroperasi dengan bersifat syariah. Nah ini gambarnya adalah seperti ini. Jadi ada reksadana di tengah-tengah ini. Ini adalah investornya, orang-orang yang menempatkan dananya pada reksadana ini. Kemudian diinvestasikan ke dalam efek-efek yang bentuk saham atau obligasi atau cukup atau instrumen-instrumen di perbankan kayak disebut dengan instrumen pasar uang seperti deposito, tabungan sebagainya gitulah. Surat apa namanya SBI segala macam. Itu. Si reksadana ini dikelola oleh manajer investasi dan Uangnya dikontrol oleh atau Settlementnya oleh bank custodian Secara syariah akad yang digunakan Mungkin lebih enak saya berdiri kali ya Akad yang digunakan Dalam reksadana syariah Si investor ini Si investor ini Memberikan kuasa Kepada manajer investasi bank custodian untuk mengelola dana yang diamanahkan oleh para investor di dalam produk reksadana ini jadi dalam bahasa fikihnya, dalam bahasa akadnya namanya akad wakalah wakalah itu kuasa wakalah wakil yang mewakilkan Harusnya investor bisa beli sendiri saham, bisa beli sendiri sukuk, bisa beli sendiri taruh di deposito misalkan Tapi dia mengkuasakan kepada ahlinya yaitu manajer investasi dengan kontrol dari bank custodian Untuk mengelola asetnya dia, untuk mengelola hartanya dia, untuk mengelola dananya dia Reksadana yang sesuai dengan prinsip syariah menurut peraturan OJK yang baru harus mempunyai dewan pengawas syariah kalau dulu berarti emang enggak ada dewan pengawas syariah kalau ngomongnya sekarang. Iya, dulu tidak ada kewajiban secara regulatori, secara ketentuan tidak ada kewajiban. Tetapi semua industri yang punya reksadana syariah pasti punya dewan pengawas syariah. Karena meskipun OJK atau dulu Bapepamnya tidak mengharuskan, tapi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengharuskan. Gitu. Jadi bukan karena mandatory dari peraturan, tapi karena Dewan Syariah Nasionalnya mewajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah Nah, peraturan yang baru uh, diterbitkan oleh OJK di akhir 2015 kemarin menjadi hukum positif bahwa reksadana yang menerbitkan atau manajer investasi yang menerbitkan produk reksadana syariah harus punya Dewan Pengawas Syariah Pengawas Pengawas Syariah apa fungsinya? Nanti di belakang akan kita jelaskan Dia harus kontrol dari pengelolaan dana ini Bener gak dia investasinya ke saham-saham yang syariah saja? bener dia investasinya hanya beli yang cukup, jangan-jangan dia kelewatan beli obligasi yang konvensional, itu dikontrol oleh Dewan pengawas Syariah nah ini gambar ininya seperti ini gambar flow dananya, arus dananya dia mengkuasakan kepada MI dan BK dalam bentuk KIK, KIK itu kontrak investasi kolektif, jadi bukan sebuah perusahaan tapi sebuah kontrak dia akan membayar fee-nya biasanya dipotong dari duit yang terkumpul. Manajer investasi dan bank kustodian mengelola dananya dengan membeli saham, membeli sukuk, membeli katakan sukuknya negara dan instrumen-instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi perlu hasilnya akan kembali ke investor. Jadi hasilnya enggak kembali ke enggak ada yang jatuh ke dia. Enggak ada yang jatuh ke manajer investasi maupun bank kustodian tapi dia dapatnya fee. Jadi akad-akad yang dipenuhi adalah akad-akad Syariahnya namanya kata-kata wakala. Wakalah. Wakalah jadi kuasa. Nanti memberikan kuasa, memberikan wewenang kepada manajer investasi dan mengkustodian untuk mengelola dananya. Apa kalau gitu perbedaan antara e, reksadana dana Syariah dengan reksadana dana konvensional? Reksadana dana Syariah tentu diikhlalkan dengan prinsip Syariah. Reksadana dana konvensional yang non-Syariah juga ya tentunya tidak memperhatikan prinsip-prinsip Syariah. Investasi hanya pada instrumen-instrumen yang sesuai dengan prinsip Syariah. kalau reksa dana yang konvensional yang non syariah, ya instrumennya apa aja? Nah, dalam reksa dana syariah uniknya itu ada proses cleansing factor, ada proses pembersihan dana. Misalkan terpaksa si bank kustodian menempatkan dananya di e, rekening giro. Mau nggak mau dia pasti dapat bunga si reksadana dana tersebut, ya enggak? Karena untuk transaksi lalu lintas dia terpaksa naruh dananya di bank, kemudian banknya kasih jasa giro atau dikasih bunga. Nah bunganya ini tidak boleh diakui sebagai pendapatan reksadana. Dia harus dikeluarkan dari kekayaan reksadana untuk di mana untuk ditempatkan pada kegiatan-kegiatan sosial. Jadi nggak boleh diakui sebagai dananya investor, nggak boleh diakui sebagai dananya manajer investasi, harus dikeluarkan dari bukunya reksadana. dan disalurkan kepada uh, kepentingan sosial disalurkan kepada kepentingan sosial nah kepentingan sosial ini uh, sekarang sih diupayakan harus atas persetujuan tadi Dewan Pengawas Syariah, harus atas persetujuan Dewan Pengawas Syariah. karena ada kasusnya Pak ini kasusnya agak unik nih ini kejadian nyata tapi mungkin bukan di reksadana di, di tempat lain di industri keuangan lain dia terbentuklah dana sosial yang cukup banyak. Karena dana sosial ini dianggap dana dari bunga, dianggap dana haram. Maka masjid nggak mau terima. Ada yang ada masjid nggak mau terima, gitu. Akhirnya sama panenjamin. Kalau masjid mau terima dana ini, ya udah kita kasih ke gereja aja. Padahal ini dari dana, so, dana syariah nih, dana syariah dikringking yang dibersihkan, gitu. Jadi jangan nggak mau terima, karena ini udah udah udah sosial, udah dana sosial. terima. Gitu. Kalau nggak diterima justru bahaya buat Islam nih. Ini produk syariah malah justru nyumbang gereja kan aneh. Gitu. Ini kejadian ini kejadian. Jadi kita waktu itu ada pengawasan, ada kita tegur. Ada dibikinlah bahwa cleansing factornya atau pembers penggunaan dana sosial harus atas persetujuan dewan pengawas syariah supaya larinya ke untuk sosialnya buat sosial setidaknya netral lah. syukur-syukur untuk kemaslahatan umat islam mau bangun apa jembatan mau bangun apa rumah buat apa rehabilitasi kanker misalkan gitu itu boleh boleh aja gitu tapi jangan sampai masuk ke gereja lah kan gitu ini karena karena asumsi bahwa si cleansing victoria dana yang haram gitu yang ke yang keempat dikelola oleh manajer investasi yang profesional dalam mengerti kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Biasanya manajer investasi yang mengelola dana syariah dia harus mengikuti kualifikasi-kualifikasi tertentu misalnya harus punya training. Selain itu juga diawasi oleh Dewan pengawas Syariah Nah, fungsi DPS pertama, mengawasi memberikan nasihat misalkan dia akan bikin produk baru produknya harus kayak gimana gitu, diberikan nasihat memberikan pertimbangan pemanfaatan dana sosial ini yang saya sebutin tadi Dan yang terakhir adalah dia juga ikut membantu dalam melakukan edukasi. Artinya sosialisasi oleh periksa dana ini bisa disupport juga oleh uh, dewan pengawas hariannya. Bapak-bapak sekalian ini karena waktunya memang pendek sekali. Uh, zuhurnya semakin lama semakin siang gitu. Jadi waktu kita juga mepet sekali karena bapak-bapak harus masuk ke kantor lagi. Uh, intinya sudah ada opsi nih kalau mau investasi di dunia pasar modal yang sekarang hanya pakai reksadana konvensional eh, coba pakai reksadana syariah yang belum pakai nah ini ada kesempatan nih, bisa investasi di pasar modal dan nominalnya biasanya kecil untuk investasi ada yang 200.000 ribu ada yang 250.000 ribu ada yang cuma 500.000 ribu dan bisa buka rekening di reksadana syariah gitu kan. jadi ini kesempatan ini adalah media untuk kita menyiapkan dana masa depan kita Jadi mumpung kita sekarang masih produktif, mumpung kita sekarang masih bisa menghasilkan, kita siapkan nggak semuanya dikonsumsi hari ini karena hidup nggak cuman hari ini. Kita juga hidup harus memikirkan untuk masa depan. Karena ada ada yang apa, hadis Nabi yang mengatakan ayat al dan nafsu Orang yang cerdas itu yang dapat menahan nafsunya, termasuk nafsu untuk berkonsumsi. dan bekerja atau berusaha untuk masa depan yang jauh masa depan yang jauh itu bisa diartikan masa depan yang jauh ketika kita masih hidup di dunia, maupun masa depan yang jauh adalah setelah kematian jadi benar-benar jangan mikirin untuk hari ini aja kurangin atau stoplah berorientasi untuk jangka pendek kita diajarin oleh Rasulullah untuk berorientasi yang Yang kepanjang. Mungkin ada waktu sedikit untuk tanya jawab, uh, kami persilahkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon bapak apakah ada yang bertanya, kita buka untuk satu pertanyaan. Apakah sudah jelas semua untuk investasi di pasar modal syariah seperti ini? Saya mau berusaha. Ya. Ada beberapa uh, pendapat. pasar modal itu haram. Ya. Uh, dan adalah bagian dari pasar modal. Ya. Nah, bagaimana ini? Baik. Pasar modal halal atau haram? Apa arti pasar modal? Pasar modal terdiri dari dua kata, pasar dan modal. Apa arti pasar? Pasar adalah tempat bertemunya antara pembeli sama penjual. Ya, itu namanya pasar. Kebetulan yang diperjualbelikan di pasar modal itu adalah saham, maka namanya pasar modal. Kalau yang diperjualbelikannya ikan, namanya pasar ikan. Kalau yang diperjualbelikannya kain, namanya pasar tanah abang, kan itu. Jadi pasar pasar modal bukan suatu hal yang aneh, ya, biasa aja pasar. Gitu. Cuma diperjualbelikannya apa? Diperjualbelikannya di situ adalah modal, yaitu saham. Apa arti saham? Nah kan gitu kan. Dan kita kalau mengambil hukum itu harus, harus clear Apa yang kita hukumin itu Objek-objek hukumnya itu apa Apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan atas perusahaan Bapak, kalau saya punya perusahaan Maka saya pemegang saham perusahaan tersebut Saya pemilik perusahaan tersebut Ketika saya punya saham 100% di perusahaan saya misalkan Kemudian perusahaan ini saya jual ke Pak Bobi. Boleh nggak saya jual saham saya ke Pak Bobi? Boleh, karena saya punya perusahaan, boleh saya jual ke Pak Bobi. Saya jualnya nggak 100%, saya jualnya cuman 10% ke Pak Bobi. Saya masih punya 90, Pak Bobi punya 10. Saya jual saham boleh enggak? Boleh. Pak Bobi memberi saham boleh enggak? Boleh. Jadi jual beli saham boleh enggak? Jangan pernah mengatakan sesuatu yang halal itu haram. Itu dosanya sama besar dengan menghalalkan sesuatu yang haram. Hanya eh, hati-hati. Kan kita sering dikasih warning nih, kasih atensi ya eh, jangan sampai kamu menghalalkan sesuatu yang haram gitu kan? Eh mengharamkan sesuatu yang halal juga hati-hati. Jual beli saham ya boleh. Nah terus sekarang gini, apa semua saham? Ya enggak. Ketika saya punya perusahaan, oh, jangan saya. Adi. Misalkan ada seorang punya perusahaan, perusahaannya bergerak di minuman keras, saya beli boleh nggak? Yang nggak boleh karena perusahaannya minuman keras. Jadi kalau gitu pasar modal boleh atau nggak boleh tergantung yang dijualnya apa. Anda sama dengan mengatakan pasar modal boleh atau nggak boleh itu pasar tanah abang boleh nggak? Pasar impres pasar cipete boleh nggak? Pasar blok A boleh gak? Hal, atau nggak halal haram Oh tergantung kalau di sana dibelinya adalah minuman keras ya nggak boleh. Kalau di sana belinya misalkan di pasar blok A spare part mobil Toyota ya boleh. apa yang ditransaksikannya di dalam pasar tersebut. Yang penting apa pasar itu terjaga dari sistem tipu menipu. Yang namanya pasar, pasar itu ada apa? Ada penjual, ada pembeli, ya kan? Ada pengurus pasarnya kan, PD pasar Jayanya. Di di bursa Efek Indonesia atau pasar modal juga ada penjualnya, ada pembelinya, investornya ada. Pengurus pasarnya siapa? Manajemen bursa Efek Indonesia, itu mengurusnya. Eh, di pasar mana bang? Ada copetnya nggak? Ada ya, kadang-kadang suka ada ya. Eh di bursa juga ada. Bajingan-bajingannya ada juga yang main dengan short selling lah, margin trading lah, ada juga. Selama kita nggak nyopet, kita nak kita beli kainnya bener-bener nggak? -bener, bener. Di pasar modal selama kita nggak melakukan short selling, nggak melakukan margin trading, nggak insider trading, kita melakukan transaksi dengan apa adanya, boleh nggak? Ya boleh. Kita belinya bukan beli sahamnya bank, konvensional. Kita beli sahamnya pabrik, misalkan otomotif. Kita beli sahamnya pabrik e, makanan minuman yang halal, misalkan, ya boleh. Jadi harus runut nih memahami pasar modal sehari. Jangan sampai kita terjebak untuk oh pokoknya pasar modal itu harap. Yang menguasai pasar modal akhirnya siapa? Orang lain. Kalau nggak orang asing, orang Indonesia yang matanya lebih sipit dari saya yang menguasain. Padahal sangat berpengaruh kepada. Saraya perekonomian bangsa ini kalau kita yang menghindar-menghindar terus, yang rugi siapa? Umat Islam yang rugi. Ini loh maksudnya. Ini nasional Indonesia ini kan masyarakat Muslimnya mayoritas, tapi secara ekonomi minoritas karena sedikit. Kita itu udah di brainwash bahwa oh yang kayak gini kayak gini Muslim mau usah ikut-ikutan deh main di pasar receh aja deh gitu kan? Ya kita nyarceh terus, nggak pernah main di yang besar-besar nih. Nah kita harus punya. punya peran, ya kita ramaikan sih pasar modal yang sesuai dengan etika Islam yang sesuai dengan transaksi-transaksi Syariah ini harus kita galakkan. Jangankan itu sekarang pasar modal Syariah juga banyak dikembangkan oleh orang-orang yang non-Muslim itu yang aneh. Tapi mereka memenuhi prinsip-prinsip Syariah juga, karena ada apa ada ada profit di situ ada keuntungan di situ justru yang menikmati keuntungan orang lain. Gitu Pak. Jadi semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi kita juga dalam menghukumi sesuatu tidak sedikit-sedikit haram, dikit-dikit -sedikit apa, apa. Cari dulu runutan hukumnya seperti apa. Istimbatul ahkamnya seperti apa. Terima kasih semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.